كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماح وانتعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قول Semuanya Masih betang masjid sendiri <guh> Mudah-mudahan Kota Palu menjadi salah satu kota Paling sedikit jombolnya Karena salah satu penyebab kota Jakarta dan Bandung itu macet adalah kebanyakan jomblo. Jomblo itu kalau keluar rumah naik motor sendiri, gak efektif. Tapi kalau udah berdua naik motornya lonceng. Kalau bertiga naik mobil. Tapi kalau masih sendiri punya mobil tetap aja sendiri. Sehingga gampang bikin macet. Mudah-mudahan di kota Palu ini banyak pemuda-pemuda yang berhijrah kerana Allah Subhanahu SWT. Dan dari kota ini Allah akan pilih banyak anak muda yang termasuk golongan kedua daripada masyarakat. Yang mendapatkan kawalan Allah. Iyaw bintal di'lalimu. Di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lakal mulku wa lakal hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashahad anna Muhammad an-Abduhu wa Rasulullahullah Nabiya bahada, al-Latih la yantik'u anil hawaim wa illa waniyuhah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Kama zaka'an thakiruna al-Akhiyah Wa sallim wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin Ma sallim wa wa barim wasallam wa barik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan para ulama dari pengurus DKM Masjid Agung Kota Palung para guru para tokoh masyarakat para pemimpin dan yang pastinya adalah para joki-joki Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah datang ke sini. Bahkan ada yang dari jam 3 sore, jam 2 siang dari berbagai macam komunitas. Di sini ada anak-anak skateboard. Oh, insyaallah ya. Saya mau pakai salam skateboard di masjid Terus ada anak-anak BMX Ada anak BMX Banyaknya kan? Wah, 500 orang Masya Allah Ada anak-anak motor Wah, banyak, -banyak Ada motor Ada motor Gak apa-apa Alhamdulillah Dawat saya di bantu dua tahun terakhir justru kita bareng dengan teman-teman anak motor. Dulu mereka disebut game motor, sekarang sudah jadi ormas. Dua tahun terakhir pertama kali saya di dibantu dengan gerakan pemuda injeran kita ngadai acara injeran bersama teman-teman dari game motor. Dibantu itu satu game motor kan batanya paling sedikit enam puluh ring dan ada empat belakang motor sekitar 200 saat ini walaupun kita bikin acara Prijas bersikir Prijas itu salah satu nama komunitas atau nama teman-teman dari motor dan dulunya mereka disebut bukan menyebut ya, disebut malam masyarakat dengan istilah jeng beda dengan klub, kalau klub motor itu sebenarnya salah satu jenis motor kalau kent mungkin bukan motornya intinya, tapi taruhnya aurang berantem dan itu itulah. Alhamdulillah, sekarang setiap komunitas motor ini di dalamnya masing-masing sudah ada di jisina allah. Terakhir teman-teman dari Red mengadakan acara penggalangan dana untuk korban-korban musibah banjir, gempa, gunung berapi yang ada di seluruh Indonesia, dan juga penggalangan dana untuk korban perang di Suriah dan di Palestina. Karena memang fokus dawah kita adalah untuk anak muda supaya saya selalu bisa merasa muda. Tadi salah sebut biodatanya bukan tahun 81, 2001. <tuh -tuh. Betul Mas. Kan, ya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya pengin sharing sama teman-teman tentang satu kalimat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mengajarkan kita tentang cara berpuasa di bulan Bapak Salah satu kalimat yang menarik di dalam ayat puasa adalah Ta'udu billah ibn as-syaitu ad-rajim Bismillahirrahmanirrahim Yuridu allahu yukumul yusrah wa la yuridu yukumul usuh Allah itu ingin memudahkan kalian yang penget banyaknya kalian. Ini kalimat yang kita akan coba pelajari uh, kali ini. Yuridullahu biqul yusra wa Allah tidak ingin memudahkan kalian, Allah itu tidak ingin membuat kalian susah. Walaupun kalimat ini Allah utakan dalam ayat-ayat Bukan berarti kalimat ini hanya berbicara tentang Bapak, Puasa Dia sifatnya umum Artinya umum Secara umum, agama Islam itu memang sebuah kemudahan, bukan kesusahan Bahkan Allah tegaskan lagi di dalam Nabi SAW bahwa Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul itu Untuk lintas shiqa Untuk menyusahkan kamu Justru Allah menurunkan Al-Qur'an Yusuf untuk memudahkan kita Bukan untuk menyusahkan Kalau kita merasa Ajaran Islam itu susah Sehingga kita berpikir berkali-kali Untuk hijrah Kalau kita merasa Bahwa ajaran -ajar Islam itu Kayak beban, Sehingga bikin kita agak-agak kurang-kurang Untuk taubat Takutnya kalau udah taubat gak bisa ini, gak bisa itu Kan kita Takutnya kalau udah hijrah Hidupnya jadi kaku, jadi gari, gak nah, asip Kenapa ada perkabungan kayak gini? Karena mungkin kita memahami Islam parsial satu bagian kecil Perlu menyeluruh secara komprehensif. Kita tidak memahami hadis banyak hanya beberapa hadis. Mungkin kita tahunya dari dulu hadis sampai sekarang cuma seperti itu. Bin nama ah dunia. Dunia, Itu belum semua hadis baru sepertinya hadis. Padahal hadis jumlahnya sangat banyak, lebih banyak daripada lima ayat Alquran yang dihafal oleh 50 puluh hari aja ada dua hadis lagi, yang dihafal oleh Imam Khaman dihafal sejuta hadis, sejuta. sehingga kalau kita tidak mengerti Islam karena beberapa hadis yang kita baca dapat dari Google, dapat dari grup-grup, wajar kita menganggap Islam itu beban wajar kalau kita nakat setelah ikram gak asik lagi wajar kalau kita takut untuk coba takutnya gak boleh mengapain lagi padahal Allah punya satu rumus agama yuri idullahu yusra wala yuri idullahu Allah pengen memudahkan kalian Allah gak pengen dosakin kalian itu prinsip dalam agama. apa bukti teman-teman bahwa Islam itu mudah Apa bukti? Bukti bahwa Islam itu mudah Islam itu solusi adalah Pendingahan <tuh> Itu kita bahwa <tuh> Siapa bilang nikah itu susah Nikah itu gampang banget loh Syarihan yang gampang, seru, asik Dan tak ada artinya. Buat saya nikah itu ibadah yang paling kecil Paling keren tuh Kenapa? Ibadah yang bisa soulful, ibadah yang bisa seru, ibadah yang bisa have fun, tapi dapat alat bayangin. Have fun, tapi dapat manalah. Kalau solat, ibadah yang paling penting. Tapi kalau nikah, ibadah yang paling fun. Gimana kan kita tidak harus berbutuh? Kita tidak harus menghadap jiplah, menghadap wajah istri aja. kita nggak harus susah-susah belajar vaksin cukup dengerin suara dia aja berbalik melihat dia rempong ngelawan dia PM kasih goreng pagi-pagi gitu ya duduk dulu tuh udah sapa papanya kayak sholat sunat dua rakaat oh jadi ada teman kita sholat sunat kalau lagi ngapain sholat sunat lo nggak kenapa bang ya wajah istri aja nih. beda nikah itu ada alasan Bahwa Islam itu emang solusi Namun masalahnya apa Ustaz? Masalahnya kan kita pengen Mengalurkan masalah biologis kita kan Jadi kalau ada orang bilang Nikah itu gak boleh kata nafsu, Ini kayaknya krisat Kurang realistis Ustaz, namanya Ustaz nikah kan langsung dia Langsung dia, langsung Masa saya dah hasil maistri Bukankah Allah mengatakan Kita seluruh ilaihan ya. Salah satu tujuan pernikahan itu apa? Guru Nilai berada secara tafsir Raktualitas ya. guru nilaihnya adalah Supaya kalian oleh laki-laki Menjadi tenang dengan menyalurkan Kebutuhan biologis kalian kepada Mereka perempuan Itu maksud kita sebut nilaih ya, Yang kita singkat dengan istilah Sakina Berarti boleh kan Kalau kita menikah karena penaksu Boleh, justru pernikahan itu adalah Solusi terhadap kebutuhan syawad, Terhadap Allah di sekitar seperti firman Allah dalam surat Al-Muminun: "Walla di nawm limburu jin dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali apa? In la kecuali keharapan isteri mereka jadi istri atau suami. Itu solusi itu, bukan kembali Makanya nah, kalau nikah yang dipikir itu Jangan bayang listrik Bayang pangkat Jangan itu yang dipikirkan Itu bayang kesekian Yang pertama kita pikirkan adalah pernikahan Itu adalah hadiruan Nama Tuhan sanggul ya Banyak manusia-musia Yang dipikirkan dalam pernikahan itu Jalan main Mainkan, nonton baru Ketawa baru, makan sepiring berdua Kurung segelas berdua dan salah satu hit-on dalam pernikahan apa? Gelasnya ada dua di rumah, itu benar Gelas Papa, Gelas Mama, enggak ada ya coba yang Sehingga kalau papanya salah karena gelas pagi-pagi menemukan kopi itu gelas Mama apa? Itu kan gelas Mama beri aja kembali, akhirnya ganti gelas Enggak ada di dalam penjahaman tadi, gelas Papa, gelas Mama yang ada, gelas kita Apa hadisnya Ustaz? Ada hadisnya bukan kan? Aisyah binul Mawar katakan, -kata, nabi kalau minum air mempersilakan Aisyah minum duluan. Aisyah minum duluan. Setelah Aisyah minum, nabi akan minum dari gelas dan dari bekas minyak yang Aisyah minumnya. Saya nah, ngomong gini, di depan joklo-joklo <SILENCIO> Takutnya pulang-pulang <full>, oh, ya. <SILENCIO> Nanti tuh nyari bekas di Indonesia, ya tau Kalau sama sekarang ada bekas-bekas listriknya gitu dikit kan ya Nah, di bekas itu lah kami minum, bayangin ya. Coba teman-teman bayangin, ya. kalau masih sendiri, Chris, mau gimana minumnya? ya? <SILENCIO> Pasal kita minum bekas gelas nonton sepaskosan Nah kita satu kamar kos diem dari dua kamar kita sama-sama mahasiswa Terus kita gelas di kos kosan cuma satu orang keluar yang minum Kenapa buang? Kalian disini. Kita berdua minum. Eh mana bekas kopi loh? Itu terima kasih. Tahu sembilan? Tapi kalau misalnya sama istri, maka itu bukan tahu sembilan, alhamdulillah. Dan saya sudah merasainya. Maafin. Ya, Mika itu solusi. Jangan mengatakan Mika itu beban Mika itu susah. Yang mempersulit pernikahan itu bukan Allah bukan agama, calon orang tua yang terkubis tebal. Yeah. Ini yang mempersulit pernikahan. Karena pasti kau datang dia langsung ini ini. Yeah. Ada apa dek? Bar saya mau menikah. Oh bagus itu dek dengan anak bapak kita itu kurang bagus deh <laughs> jadi yang mempersulit pernikahan itu bukan allah bukan agama bukan sunnah bukan hadis tetapi calon bahwa makanya ajak calon tuan haji kalau nggak haji kasih banyak buku-buku kalau perlu pas melamar tuh bawa koleksi hadis-hadis melamar google deh google hadis-hadis pernikahan cari yang saya sendiri. Begitu di depan calon mertua, Pak. Ada apa nih? Saya pengen belajar ini hadis. Benar enggak ya, Pak? Cara-cara belajar. Coba nih mana hadisnya? Ini, Pak. Kata Nabi, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki, <tik> yang ya, akhlaknya. Melamar untuk kalian, maka jangan ditolak. Jangan ditolak itu pakai huruf besar, terus Astagfirullah. jangan ditolak ini harus saya lupa, bu oh, ya benar kan, ya, saya terus gimana Pak, Apanya? Saya pemuda yang disebut di hari ini. Bapak mau yang kesukaan, nonton yang kesan. Akhirnya dia nggak bisa nolak daripada dia yang kesukaan, nah, kan ya, nah, udah dia. Terus dengan siapa? Dengan ya, siapa? Utasnya nah, berlatih. <tipun>, Intinya teman-teman, agama itu nggak pedulikan, agama itu memudahkan bahwa pernikahan itu mudah apa? cuman teman-teman perhatikan, nikah itu sederhana banget loh. cuma sekedar akad doang. yang kalau kita nggak bisa bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. nggak bisa bahasa Indonesia, boleh bahasa Kehran. nggak bisa bicara benar-benar apa, boleh nontek, pakai teks itu. kayak waktu-waktu sekolah dulu kan, pakai apa? cotekan Terus taruh baju, taruh dimana, gitu -gitu. di bulu, cara berbaju, cara di mana kayak gitu-gitu, boleh dicetak. Saya terima nikahnya. Siapa terima? Jangan lah, ya. Saya terima nikahnya segala macam contek ni. Tawakal sekali, malah diulang. Kadang-kadang kan calon orang tua ngomong saya nikahkan puteri saya dengan kamu Dan kadang macam biasa kita jawab biasa. Karena agak kerawakan, Akhirnya pulang gagal lagi diulang lagi, gagal lagi diulang lagi. Tapi kadang-kadang kita baca baca sudah betul, masih dianggap kasar. Kenapa? Soalnya saksinya lama entah. <SILENGALAN> <SILENGALAN> jadi paling cari saksi yang bukan <SILENGALAN> kalau saksinya pia kayak eh, bintang-bintang itu nggak bakal elsa seharian kita akan kasih gimana saksi tidak <SILENGALAN> ya, gimana saksi belum kenapa saksi karena saya pengen jadi siang ya, dia belum bisa lupa saksinya Makanya akad nikah itu menjadi bukti bahwa agama Allah itu mudah, Pak. Bayangin dengan akad yang sederhana harus tentuin tempat, harus tentuin berapa undangan, harus tentuin berapa budgetnya, segala macam. Ini yang menuliskan. Sedangkan Abi selama-lamanya, ketika pengen menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, si penarik itu Yuriyunqol mengumpulkan Yusuf, kemudian dibantah, sama sekali tidak tersulit. Ali dipanggil, Ali, ke rumah dulu. Kalau nggak tahu rumahnya, kita share loh kadang-kadang kita tidak tahu rumah calon berdua dengan minta Sherlock ah bagaimana rumahnya ternyata Sherlock? Ya, akhirnya datang ke rumah Rasulullah Rasmur tanya Ali eh, kenapa kamu kok kelihatan akhir-akhir ini jarang dengan saya tidak ada apa-apa yang Rasul Ali ingin nikah tidak eh, ya sih ya Rasul biasa aja. akhirnya nanti mengatakan dia ya, Ali kamu ingin menikah sama Fatimah Ali dengan malu-malu mengatakan dia ya, ya Rasul Kenapa tidak datang dan pergi sampai dinaluin sama aku kan? Kali Ya Rasulullah, saya tidak punya makan. PKM kan, kamu punya modal. Saya tidak punya makan. Tidak usah ngomongin kerja, makan saja kalau punya. Kalau makan lebih ringan dari pekerjaan ya. Makan mungkin bisa ngabu, tapi kalau kerjaan kan status tuh. kerja di mana, di mana gitu kan. Saya tidak punya makan, Ya Rasulullah. Kamu punya apa di rumah? Mbak ada apa? Coba punya peralatan perabotan rumah gak ada yaudah Nabi memberikan sirup beliau bacaan si beliau berkuali tadi ya terus kata Nabi jadikan ini mahal untuk pahak-pahak dimudahkan oleh calon bertua di encerama ini saya sengaja ngetek kepada ek calon Silakan ceramah ini di share karena semua calon bertua kalau mau grup WA nama grupnya calon bertua tak ada ceramah-ceramah dia tu langsung berakses dia ya, calon tua sering dapat e, semangat dan motivasi untuk meningkatkan kriteria mereka dan memudahkan. Dimudahkan sahmenaik dan ini menjadi bukti Yuriy Dolonovich mulus. Well Yuriy Dolonovich mahadzalna alaijangkuan Litasko. Kami tidak turunkan anggaran kepada muhammad Litasko untuk menyulitkan kamu. Muhammad tidak sama sekali. Kalau kita enggak sanggup baca Quran, kita boleh baca. Kalau kita enggak bisa baca dan belajar, nggak apa tertatih-tatih. Asal kita mau baca dan belajar, tertatih-tatih aja dapat pahala apa ajan? Baca, apa lagi apa, apa lagi makam? Tidak ada yang sia-sia. satu kuruf hanya berpahala. Maafkan darulay Al Quran. In touch kami tidak pengen mengulangkan kamu dengan Al Quran. Berarti konsep Islam kepada dasarnya adalah. Ternyata Islam itu Tidak kaku Kalau ada orang setelah beri Setelah banyak agama jadi senang marah-marah Mungkin dia itu Yang bukan Islam Karena tadi semakin beliau dapat ayat dan hadis Semakin beliau bijak dan tidak suka marah-marah Sangat wise Bijaksana, tidak suka menjatuh Dan itu yang kita ulang-ulang terus padahal hadis yang lain banyak ini menunjukkan bahwa Islam itu pada dasarnya kemudahan. Islam itu asyik. Islam itu syariat Allah itu uh, seru. Syariat Allah itu luas. Syariat Allah itu luas. Tidak terbatas. terbatas. Berjalannya dua laki-laki dan -laki, seorang laki-laki di antara dua tempat. Apa dua tempat itu? Kata ulama Tausy al seorang laki-laki yang belajar membang Kalau dulu ke Jadi dia mana? Nempel lagi, unsur apa? Anak panahnya balik lagi ke mana lagi? Nempel lagi kan jalan-jalan tuh. Nah, itu termasuk main-main yang berbahaya. Jadi mana? Membang Kalau sekarang Membang itu apa? Kayak berburu. Itu membang Anak kita bukan anak militer nggak bisa menembak senapan mesin minimal senapan aja lah kan lumayan diorang-orang kayak gini-gini nih ya? ngelatih otot bangga terus berburu karena nggak bisa selalu berburu kita untuk belajar berburu karena kan di Islam yang seorang mau berburu mata Islam itu mata yang tajam mata sniper sehingga hobi berburu berburu rusa berburu burung berburu apa termasuk tikus cincang segala macam ini bagian dari tetapi tidak disebut disengusiaskan. Ya, teman-teman yang sedang kawasan sambil mungkin apa avoid itu turin bisa berburu bawa senapan lagi, atau kalau misalnya yang sedang main silakan, yang sedang senapan lagi silakan. Kalau yang boleh pakai izin nanti ada uh, apa senang senjata api itu, atau sekedar main paintball atau apa uh, shotgun, uh, shotgun dan itu. Ini semuanya main-main. Ibi berpaham Ibi, esokan, penggol, memanah Berburu senjata api Senapan agir, semuanya berpaham Terus apa yang membuat kita Takut berhijirat, gak bisa lagi main bahkan nanti, juga kita main Satu Kedua, tadi nanti Wacah ini universal Melatih kuda Berkuda dan anis yang lain kemudian kalau anisnya melatih kuda apa maksudnya kalau kita terjemahin kepada konteks kita sekarang melatih kuda itu sama kayak kita bowling mesin motor kalau bermain itu riding kendaraan, kendaraan. kita bisa touring bisa off road bisa BMX bisa <tuh> skateboard bisa downhill semua yang pakai roda itu namanya riding kan? dan riding itu salah satu permainan yang nabi itu nyuruh kita melakukannya kalau dulu Orang sama aku udah bereskan macam-macam bisa naik trail, bisa naik motor gede, bisa naik mobil off bisa naik BMX bisa naik uh, apa mountain bike, bisa downhill, bisa sepeda, bisa skateboard, bisa longboard. Seperti ketika uh, kita apa, melakukan perjalanan jauh kayak touring kayak itu semua ini adalah olahraga permainan yang Nagi justru mengatakan di sini tidak ada permainan kita kalau kita udah istirah masih tetap seru masih bisa selama tidak melanggar syariat. Kalau kita lagi off misalnya tetap jaga lingkungan, jangan pinjam tanaman para petani, jangan buang sampah sembarangan. Selama kita tidak melanggar syariat masih tetap melindungi, maka semua ini malah dipahalai oleh Allah SWT. Touring berpahala, Offroad road berpahala, downhill berpahala, mountain bike berpahala, Skateboarding berpahala kalau kita niatkan ini sebagai permainan untuk menjaga kesehatan. Saya enggak perlu olahraga, karena olahraga itu catatanku istilahnya, mending main nih. Ya. Bukan I want to be pro skateboarder, ya, tapi I love skateboarding. Senang main skateboard aja bukan pengen jadi pro. Bukan advanced skateboard, tetapi skateboard, skateboarder Ini main dan tadi saya ini kebaikan untuk anak muda, ini menjadi dalil bahwa setelah hijrah hidup kita tidak ada yang berubah bermahalnya kalau kita lihatnya, tetap seru kesadapan. Terus katakan lagi apa lagi termasuk tanding luar itu kayak kita pulih uh, mesin. Dulu ada istilah car ya, dealer ya, yang motor jadi agak-agak keren gitu, motor tua banget kayaknya dihuni jok belakang, ganti jok depan, roda apa ban diganti, roda yang diganti. diganti, terus lampunya dibikin kayak semi semi, moge gitu. Pokoknya oh, di dan cowok keren itu, menurut saya adalah kalau mudanya ada masalah, dia bisa ngerti itu. Kalau dalam konteks sekarang apa? Kalau motor 500 ribu kita bisa ngebedain sendiri, itu cowok keren. Bukan manggil bengkel, ya. bukan didarek, bukan itu cowok keren. Justru cowok, -cowok keren itu bisa nguling motor sendiri, bisa ngedarin mesin mobil sendiri. Itu baru namanya bukti yang tahu cowok yang keren. Di bahasa kita sekarang itu muli Kalau terjemahan e, kampus, terjemahan bikinnya Tadi itu melapis Tapi kalau terjemahan dalam konteks anak muda Mulai motor, mulai mobil, mulai sepeda Itu takdip Ternyata itu bagian dari sunahnya Terus yang ketiga lagi? Gua lagi, ibadihi Gua pula ibadihi ahli Dan Bersenang-senang dengan istrinya Bayangin, bersenang-senang dengan istri, itu merupakan kalau Salah satu contoh namanya bersenang-senang dengan istri, ngapain Ini ya, nanti nonton setelah isya Jadi nonton setelah nikah itu sudah Selama yang ditonton bukan sesuatu ya, keluarga Syariah, kemarin saya sama istri nonton uh, AAC 2 Terus sebelumnya kita nonton film apa gitu, film-filmnya Apalagi kalau ada film sejarah islam, selama hidupnya masih ubah Dalamnya masih boleh tidak bolang nasarnya Maka tidak masalah karena nanti juga nonton Mayangin kalau kalamitan nonton sendiri Di sebelah kanan kiri berpasangan Itu kan ga enak banget Nonton gitu Orang pada ketawa kita mace berut aja Nonton wajahnya datang, bukan datang Ini nampak, bapak, bap bap sebelah kanan, sebelah kiri pegangan Ketawa-ketawa, kelomp nyomin popcorn itu, Udah kita mau popcorn gini aja Kalau <tuh> nah, yang sebelah, sebeda kalau oh, tahun ini berarti tak punya masalah. Kalau masih gini masih sendiri. Nabi itu nonton disebutkan dalam hadis-hadis, melakukan hadis-hadis tentang ardiyah atau walai uh, visuna nabawiyah, permainan dali, uh, olah -olah, dan olahraga dalam surat tadi. Dalam satu hari ada yang namanya hari raya orang-orang Abbasyah. -orang Abbasyah itu di mana sekarang? Ethiopia. Orang Habasyah yang terjadi badian, mereka memperingati adi jadi kota Habasyah. Jadi memperingati adi jadi, itu juga sebenarnya. Walaupun bukan sesuatu yang penting, tapi dibolehkan bolehkan. jadi kota, adi jadi negara, adi jadi pribadi, adi jadi mantan, bukan? <tuh> <tuh> <tuh> Pokoknya memperingati adi jadi itu bagian dari sesuatu yang berubah, Boleh dalam Islam, dan itu menisih hari jadi kota bahasa jadi air bahasa hari jadi kota bahasa. Nah akhirnya pekerja pekerja bahasa bikin festival di marina, namanya bahasa fest. Bikin festival di marina, namanya bahasa bahasa fest. Di acara festival itu ada wisata kuliner, terus ada perform apa uh, akustika gitu-gitu, terus ada yang kayak dance. Ada dance, cuma dance-nya pakai apa pedang Bukan belly dance ya, pedang Jadi pedang, apa, tarian udang, tarian sufi, gitu-gitu deh Jadi ada dance-nya juga Terus Nabi melihat Aisyah pun tak mandir-mudar di rumah pakai nonton, cuma tidak berani ngomong Nabi duduk, kan Nabi itu orangnya pengertian Nomantis banget, lihat Aisyah pun tak mandir Dan mandir, tapi tidak berani ngomong Apa kata nabi? Ya Aisyah, kashnahi na'at tak suri Why Aisyah? suami romantis, mak nah, kenapa kau bukain foto lihat trailernya trailer yang ditanya dong, itu kan? Aisyah masih lihat trailer apa sih abes? Bagaimana? Nah, Hal teristani yang harus kamu pengen nonton kan Aisyah? Aisyah malu-malu terus wajahnya merah, pink itu. Akhirnya nanti mengatakan, ya udah Aiyu bersaya. Dipukul tangannya Aisyah, digandeng keluar rumah menonton bareng. Dan ketika nonton Nabi menempatkan kain sis di sebelah nabi sampai danша meletakkan dagunya di atas dada nabi dan bertemu pipi kanan nabi dengan di... kelarian itu dalam bawah itu yang kayaknya paling nyaman buat saya mm -hmm. karena present saya emang senang main dari di kaya juga senang touring senang main mana-mana, sampai di Bandung kenal sama teman-teman skateboarder, di sana banyak belajar-belajar skate akhirnya belajar sama mereka ternyata sempat juga main skit coba-coba menceruti kalau lagi ada ombak apalagi kalau lagi bangun lagi itu seruti lebih semangat, mudah-mudahan ke gulung, pernah ke gulung ombak 2 meter sampai ke bawah, ini habis kena, kapan sampai ke dasar kayak gitu, tapi gak masalah Semuanya upai Gak ada hadisnya Ternyata Berpeserahan dengan istri itu Bagian dari Sunnah Nabi Terus ada lagi Cerita Nabi di rumah Main kuda-kudaan Suleiman Nabi jadi muda Aisyah jadi Suleiman Jangan dibayangin ya Benar Suaminya jadi muda Istrinya jadi Suleiman Dan itu diriwankan oleh Aisyah Dengan kepeserahan Nabi dengan Aisyah Dan ini sesuatu yang main-main, tapi berpahala gak ada zikirnya, tapi berpahala dan yang keempat, yang gak ada zikirnya tapi berpahala adalah as-sibaha berenang as-sibaha berenang karena Nabi s.a.w. pernah-pernah ketika masih kecil Nabi itu jauh berenang kebanyakan walaupun di Arab gak ada, ada cuma laut tapi Nabi pernah belajar berenang di usia 6 tahun ketika beliau dibawa oleh Aminah di Ibu beliau ke Bapaknya Nabi Makhlum, lalu di bumi atau kabilah yang di dalam ada bulan -da Bapaknya Rasul, di sana itu ada sebuah teh telaga, ada telaga gitu Nabi belajar berenang di sana selama satu bulan, sehingga Nabi mengatakan suruhlah anak-anak kalian belajar berenang, karena berenang itu sesuatu yang baik dan Nabi jago berenang. Dulu namanya berenang, sekarang bisa disebut surfing berenang. Kan, Intinya main ayam kan, diving. Benar. Apalagi habis diputusin, lancar nice. Itu benar Apalagi ya Kalau saya dibandung kerana jauh dari laut Kalau lagi ada apa kita mainnya itu Wakesurf uh, Wakesurf itu yang ditarik bun Terus nanti kalau udah membantu bumbangnya di belakang ikut, uh, Kalian dilepas diikuti bumbang Itu wakesurf, itu semuanya benar Karena itu menyuruh kita untuk dengan konteks kini, bebas mungkin apa aja. Kalau memang urusannya snorkeling dan diving, maka not free time, time. dan snorkeling, free diving, diving kajian dari sana, bismillah. Terus nama kita gapai jauh. Semua ini adalah menunjukkan kita Islam, Lurieullohum bi kumul yusra, wala yuri bi kumul wasa. Islam itu pengen memudahkan kalian. Islam juga pengen menyusahkan kalian. Insyaallah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan. Semoga setiap langkah kaki teman-teman Berhubung ke sini Dipahalai oleh Allah Kata Nabi, Siapa yang menunggu jalan ke tempat-tempat ilmu Maka Allah mudahkan Bermindahan jalan ke surga Semoga jalanan teman-teman itu Menjadikan teman-teman lebih dekat dikatakan surga lagi. Makasih sekali semua teman -teman, hebat, Buat semua teman-teman luar biasa saya komentar di Allah, dia belajar karena Islam itu taat, tapi tetap. Makamnya, Bila Baca Allah semoga terimalah. Kita masih membahas tentang uh, konsep Islam yang Allah jelaskan di dalam surat uh, al-Ma'arij 185. Juriullohu bi kumul yusra, wa Terus juga. Ayat di dalam surat Mohan yang kedua, tohah ma'afana alai kalimuran lita shok. Tidaklah kami turunkan kalimuran untuk kan, kan, menolaknya. Kan, kan, kan, kan. Tadi saya menjelaskan bagaimana Islam itu adalah sebuah kemudahan, dimana Islam itu adalah solusi. Salah satu contoh Islam sebagai solusi yang mudah adalah pernikahan. Dan itu benar-benar nyata. Kadang yang menyulitkan kita dalam mengikali itu adalah idealismenya mantuan, idealismenya cawat tradisi, terus juga beberapa kebiasaan kita caramat. Walaupun itu boleh-boleh aja. Saya yakin lebih mudah mana mengurus urat kartu nikah sama mereka. Mudah-mudahan. Mudah. Mereka cuma gitu loh. Semua sekarang banyak macam, isinya baru, oh, nanti ada briefing baru segala macam. Apalagi kalau kawannya lagi-lagi mantan itu gak mau keluar ya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Pokoknya jangan bersinggungan dengan mantan loh. Ya? Kalau bisa di negara-negara, di kota-kota. Ini bukti uh, bahwa Islam itu kuda. Ya? Cuman pak bagian saya yang ini jarang <tuh> kita bahas. Kalau saya Mencari lebih sering, lebih sering mencari sesuatu yang dianggarkan. Kalau udah mainstream, maka berubah ke pengetahuan. Justru hari-hari cerita-cerita, siaran-siaran yang luar biasa yang tidak dibahas, kalau kita tahu, jadi pemahaman pemahaman Islam kita makin lengkap dan parsial. itu hal yang wajar yang terjadi. Kalau kita nggak nanti banyak versi hadis, kita jadi kaku. Tahu tuh cuma itu aja. Jadilah kita nggak kan kaku. Kalau kita tahu beberapa versi, kita jadi kaku. Oh, ternyata nggak gitu-gitu aman. Tapi kalau bisa yang terbaik, ini konsep betapa Islam itu mudah. Nanti kita lihat lagi bukti bahwa Islam itu mudah di dalam hadis nanti. Apa salah? Hanya hadis tentang boleh main-main walaupun tidak ada sihirullah tidak mengingat kolet. Allah. Padahal kan segala sesuatu yang tidak ada sihirullah itu sia-sia ya. Pulusnya segala sesuatu uh, yang tidak ada tidak ada itu cuma, itu termasuk sia-sia. Illa Allah khasat kecuali empat hal yang boleh. Ini baru satu hadis ya. Nanti ada hadis yang lain. Jadi Saliva bisa naik dari berbeza haris. Dalam haris ini menyebutkan kata nanti. Satu apa? Yang pertama adalah apa tadi kan? Memang. Oh, berburu. Jangan kemana-mana. Ya? Kemana? Kemana dia berbasa? Saya lebih suka eh, berburu. Terutama berburu jodoh. Jangan diburu ya. Tidur lain aja. Ya Allah, yang itu, yang itu, yang itu. Ya Allah, et, siapa lagi? Ini nah. ya. doa Kepuatan-kuatan doa Kalau kita doanya karena hijab Di antara kita dengan Allah Itu di mana juga orang-orang ah. Mau pakai pelet, santan, segala macam gagal Kenapa? kenapa? Karena doa itu silahkan umbin Senjata umbin Cuma kenapa senjata kita kok tumpul? Karena ah. kita banyak berhala penghala -penghal kita apa? Rezekinya tidak halal Makanan kita juga kita sudah capek-capek berdoa Belum dikabulkan oleh Allah Bukan Allah yang mengapakan doa. doa Kita tumpul dan sampai kepada Allah Kedua kenapa doa kita tumpul Senjata kita tumpul Karena kita masih Memutuskan selatu Masih ada orang yang Tidak mau ketemu kita Masih left group Masih unfollow Masih ngeblok Kalau itu masih terjadi Doa kita susah dikabulkan semua jadi ada nano robot. Jadi yang pertama bermaksud bermaksud ini bisa pokoknya pemain tempo aja. Belajar tempo, belajar tempo, belajar memakan, bisa memana, bisa tempo, bisa bersorga, bisa senjata api, bisa senjata api. Ya, semua ini adalah Bagaimana usaha, bagi, segala macam Dan ini semuanya sesuatu yang tidak ada singgir tapi berbahaya. Bahkan khusus buat memanen Dan kalau disemukan di sini, memanen dan wabah berbudak Itu bukan cuma berpahala, maka bagaimana? apa? Mereka mengatakan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan Malaikat tidak suka melihat kalian bermain-main kecuali dua hal Malaikat melihat, menyaksikan, terlibat, ikut main bagi -main kita Mainin -main apa itu? Satu, kita berlain hatihan dan dua, arti tol Apa itu artihan? Apa ini? Taukan dalam bahasa sekarang Artihan, balapan kerana kurentu lainnya turing ampe ampe selamat rame dengan orang lain jangan jangan jalan jalan kita mentang motor kita gede itu semua orang yang selalu pikir pakai foray dan diklam santel itu kurang ramah kurang long turun lainnya kurang, kurang, lain, kurang ramah boleh pakai motor gede tapi justru kita motor gede itu dia menunjukkan ke orang-orang lain itu ternyata orang yang pakai motor gede juga ramah ada lepas dari North North Brazil, terus sampai Kuala Terengganu. Next time saya kalau Brazil pengen touring, kalau diajak sama teman-teman naik touring, okay, naik airline. Kalau ya? waktu saya tak pernah naik airline, biasanya naik b Tiba-tiba disuruh naik airline, terbuka daripada ketika airline macam macam. Nada saya di bawah <tuh> Cuma belum touring, tak nah, touring, alangkah. Hand. Dulu kalamannya apa? Balon motor sama guna Kalau sekarang Mobil, motor, boke sepeda, uh, Skateboard Jadi skatepark Selama waktu salam dia tetap salam berjamaah Itu skatepark itu dikelilingi malah itu kan. Gimana? Gimana skatepark? Keren kan? Ternyata istri misalnya gitu Kejaran kita asal sekali itu. Seolah-olah kalau naik hijrah itu gak boleh kalau dah ijian juga boleh punya hobi Siapa bilang? Berarti pembahaman Selanjutnya jajuh parsial dalam pilihan. Padahal saya mau bahas Satu part, belum bahas kapat yang lain Mengalami masalah rumah tangga Honeymoon, itu banyak banget Adegan-adegan yang berpahal Cuma saya mau membahas karena kasihan Nanti ada ada yang Nanti aja kalau sesinya udah Sesi orang yang nikah, Bahas hal-hal apa -hal dalam halimut dan pahala Itu sampai teknis-teknis yang detail Detail ya Kalau dikasih baik Itu dijelaskan Dan itu keren banget Saya memperhatikan demi asyik Masya Allah yang terbiasa Rasulullah itu benar dalam itu Di Rasulullah Usuatu khasana segala hal Bukan cuma usuatu Hasanah ibadah Tapi juga usuatu Hasanah ini. Jadi balapan tapi suka dan itu kembali kan termasuk lomba sebagai olahraga termasuk kan latihan lomba lari jadi kayak orang <tuk> uh, terus ada apa tuh yang uh, triathlon ya yang berenang, sepeda, terus lari ya deh. itu keren paling kan berenang misalnya uh, 200 meter kalau berenang tuh kan udah berenangnya 500 meter setilo kita melintasi selain berenang setilo udah gitu beranam sepilu, beranam sepeda mereka akan lari. Udah gitu, ikan. Bau ya. Nah, ini artinya, mali kan sudah balap. Mungkin cuma boleh, mali yang dibuat Jadi kekas kita balapan, selama balapannya terseratnya, ada sekuitnya dan balapannya tidak pakai cewek. Jadi ada yang tetap pakai cewek. Ada yang tetap pakai cewek. Ada yang tetap pakai Ada yang itu kalau zaman nanti, kayak misalnya, uh, siapa yang pernah dikasih otak, dikasih bidang, dikasih gombang, dikasih bagian segitu lah. Kan? Bukan kuat, bukan minum, bukan you negara know. itu. Tetap disabat, tanpa harus melanggar syarat. Bagaimana dahulu? Kecil, kalau kita lagi jalan jauhkan, kita juga bisa langsung jatuh Belum lagi nantri, belum lagi nantri yang ekstrim-ekstrim Jadi itu kan, banyak-banyak Bagi om aja kalau gak hati-hati bisa cedera Kalau yang tradisional itu kan gak enak banget Misalnya mau lakukan pelamaran jaraknya Jadi ini gara-gara kita udah jaga orang-orang, kita udah jaga kita Nih ya, keringan Bito, bito itu bahwa kata-kata bingito itu adalah Atau kira House. khusus dampak seluap selama tidak bergerak-gerak dan ini disebut lagu ya disebut permainan ya disebut uh, senang buru ya tapi dibolehkan nggak bergerak apa tadi berburu kedua pulling mesin jadi teman-teman yang suka pulling mesin vespa atau motor atau mobil itu, itu salah satu kombinasi kalau buru nanti mesinnya apa eh kontak dengan kuda uh, kalau sekarang mesin kendaraan. Sama kendaraan ya. Terus yang ketiga main sama apa senam dengan istri. Dan yang keempat, pernah main air, pernah main air. Main air bisa apa aja. Senam-senam ini bisa apa aja. Dan enggak perlu dijelaskan. Oke, Terus apa Di pecah awal-awal Tapi pernah lagi Menggembalai Tentang-tentang aku soal pada pasien Barang dengan seorang laki-laki Namanya Apurkanan Nama laki-laki itu Apurkanan Siapa Apurkanan? Apurkanan itu adalah juara ultimate fight Di zaman tahun Itu sering menangkut Thank <laughs> you.